Mencerakan mengenai Sami'na wa Atana, Aisyah radhiyallahu anha ini mengatakan bahwa aku melihat orang-orang orang di Rin, An-Nur 31 untuk berhijab, para laki-laki ambil harlen horden mereka dan mereka membungkus kepala mereka untuk menutup aurat mereka sehingga dikatakan mereka seperti burung-burung gagak. Jadi mm. mereka mendengar ayat tersebut, mereka langsung patuh tanpa banyak bertanya-tanya. Mm. Kalau zaman sekarang, orang-orang mm. ketika mendapatkan perintah dari Allah, pertanyaannya banyak. Heeh. Mm. Uh, eh uh, kayaknya nanti panas alasannya, Bang. Panasnya padahal panas di dunia, gimana mm. nanti panas di neraka? Katanya subhana billah <laughs> wal ta'al. Alasannya banyak Omi, um. ada yang juga selain panas adalah takut jelek, takut ya. nanti eh uh, sore rezeki ah, soal ya, aman. Terus ada yang juga bilang gua aku mau betul, uh, betulin jilbabin hati dulu gitu. Padahal tidak ada perintah di sini untuk jilbabin hati gitu kan. Oh, betul, betul. Jadi, memang Allah sungen kita untuk jangan sekali-kali engkau mencari alasan-alasan lain ketika Allah sudah menetapkan suatu perintah, satu perkara untuk Maka kalau kita belajar dari wanita Ansor dan kalau kita ingin menjadi perhiasan dunia wanita salehah. Allah menginginkan kebaikan dan kemuliaan untuk diri kita. Apa susahnya? Dengan husnuzan pada Allah dan dengan basmalah saja, bismillahirrahmanirrahim. Kita tutup aurat kita dengan dia. betul. Eh uh, karena apa namanya? Wanita salehah itu kan perhiasan. Betul. Perhi kita lihat perhiasan dunia. Perhiasan itu semakin dia mahal-mahal uh, itu semakin kita semakin ngejagain supaya enggak hmm. hilang. Terus penjaganya pun juga kayaknya ketat banget kan hmm. kalau itu perhiasan pasti semakin dijaganya dengan uh, penjagaannya yang luar biasa. Nah, inilah wanita salehah. Hmm. Uh, Umma, kita kan kedatangan uh, wanita salehah juga ini. Ya, iya, yang di Senatoronya sering banget pakai jilbab. <laughs> nah, ini hari-harinya seperti apa? Kita akan langsung panggil saja, hmm. ini dia adik kita, Yukikato. Hmm. Silakan saya. Ketemu makin bersalam. <laughs> kedelawa sama dia kadang-kadang aja selain buka puasa bersama kayak gitu kadang atau sih, apa gitu ada eh uh, iya kadang kalau misalnya ngumpul sama keluarga gitu kan biasanya cuma pakai kayak semacam pasmina ini gitu. Jadi selain ada poni-nya gitu ya. Heeh. Mm -mm, jadi <laughs> kadang Oh, kadang ada poni. Oh okay, <laughs> iya. <laughs> Itu awal-awal saya pakai jilbab, Pak. Uh, terus eh uh, sekarang eh uh, apa? kadang suka apa ya? Istilahnya kayak iseng-iseng berhadiah gitu. Mm -hmm. Suka pakai kerudung tapi kerudungnya langsung masuk. Kalau ini kan kayak agak ribet uh, gitu ya. Kalau uh, ini yang langsung masuk apa ya namanya? Ninja, entar ya. Eh, uh, apa sih kerudung langsung masuk umi? Bergo. Bergo. Bergo. Berga, ya, bergo. Kayak model bergo uh. gitu biasanya. Terus apa perbedaannya? Perbedaan enggak pakai jilbab dan pakai jilbab ada hmm. bedanya enggak? Eh, uh, ada bedanya sih. Apa? Kayak kalau ketemu sama keluarga gitu, kayak nenek aku, tante aku kayak yang pakai kerudung sama yang enggak kayak pada yang eh uh, yang kayak pada terkesima gitu, kayak yang, alhamdulillah udah pakai kerudungnya terus kayak gitu. Terus tapi kalau saudara-saudara aku yang kayak uh, seumuran kan kayak pakai kerudung sekarang Yakin bisa kayak gitu. Aku malah kayak di apa ya? Kayak enggak enggak disemangatin gitu loh. Kayak mereka enggak yakin kalau aku bisa pakai kerudung gitu. Terus omongin nih apa ya? Slow batch cerai ya sih. Hmm. Nanti kita akan lihat ada enggak sih apabila orang pakai kerudung dan enggak pakai kerudung perbedaan orang-orang yeah. hmm. sekitarnya yakin mau tahu ini dia tayangan berikutnya. Dalam surat Al-Ahzab 59, Allah telah memerintahkan agar para wanita mengulurkan jilbabnya agar mudah dikenali dan tidak diganggu. Berikut adalah gambaran dari makna ayat tersebut. Ketika seorang wanita berjalan di sebuah jalanan yang ramai tanpa menggunakan hijab, tanpa menggunakan hijab, banyak laki-laki yang mencoba menggoda. ingin cara menggunakan hijab. Menggunakan hijab tidak ada satu pun orang yang menggodaannya. Gambaran tersebut mampu membuat kita yakin akan kasih Allah pada kita. Nah, Yuki gimana ketika melihat tadi? Heeh. Kejadian tadi. Heeh. Orang yang sama? Itu orangnya sama loh. Jalan di tempat hmm, yang sama. Dia di jalan di tempat yang biasa dia lalui saat dia enggak pakai jilbab, oh ternyata dia ganggu dan saat dia pakai jilbab ternyata masyaallah itu pengalaman saya banget oh, oh itu itu. itu gue banget itu. Eh. Mana yuk tinggalnya tuh ya. Itu, bisa gitu ya? Iya bisa karena kan memang eh uh, Mimi juga pernah ngalamin itu. Dulu banget itu tahun 97. Oh ya. Pakai rok mini gitu ya, tampilannya masih pakai rok mini pakai tank top. Wah, udah pokoknya eh uh, rambutnya bucherry gitu ya. Bunda di chat sendiri ya. Iya, <laughs> yeah. offline jalan. Jalannya selalu tempat yang sama sama Uma karena memang setiap kali ke Mauta Model ke apa di daerah Bulungan itu selalu lewat situ dan selalu ada orang yang nongkrong di situ. Selalu digodainnya dengan seperti kayak gitu, tapi saat e, akhirnya awal-awal menikah kan memang diharuskan pakai jilbab oleh ibu mertua. Jadi akhirnya pasnik lagi keluar rumah pakai jilbab gitu kan. Nanti walaupun nanti pas pemotretan buka lagi pakai rok ini, tapi lewat di rombongan sida pakai jilbab ya. Akhirnya di godainnya ya Assalamualaikum, Nek. Sama dengan digodain dengan cara berbeda gitu ya. Iya. Dengan diajak digodahin namanya itu doa banyak-banyak didoain. Iya. Assalamualaikum kan doa. Yuky pernah enggak sih pakai pakai baju biasa dan pakai kerudung? Perbedaannya ketika lewat teman-teman orang-orang satunya diganggu, satunya Assalamualaikum atau ya Assalamualaikum, kadang sih amunya kalau lewat-lewat pakai kerudung kayak alhamdulillah ya tobat gitu gitu namanya. Tapi sebenarnya Yuky video tadi itu lagi pembelajaran Al-Qur'an dari surat Al-Ghafir 59. Mm -hmm. Yang perintah Allah yang tadi Ustazah Umi bacakan, yudani 'alaihi min jalla bibihina, ulurkan jilbabup hingga mm -hmm. menutup di seluruh tubuhmu. Jadi jilbab itu adalah pakaian longgar yang menutup seluruh tubuh kita. Mm Heeh. -hmm. Zalika adana yurafa'u pala yukha mudah dikenal sehingga tidak diganggu. Mm -hmm. Lebih mudah wanitamu, Muslim, kita mm hormat -hmm. terhadap diri kita, orang Siapa lain yang berani mengganggu oh, gitu dengan orang, -orang lain orang, -orang yang teman-teman sebayanya heeh hmm. meragukan ya kalau yeah. misalnya eh uh, Tyuki pakai jilbab dan sekarang ya Tyuki juga masih berproses untuk menuju ke arah itu masyaallah insyaallah Insya in. nanti minta doanya ke pemirsa kan masih banyak alasannya <laughs> nanti Tyuki minta doa aja dan kasih tahu sama kita alasan-alasan kenapa sih masih nunda-nunda hijab dan ke mana-mana kita akan kembali lagi sesaat lagi tetap bersama kami dalam ke sa yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala kembali lagi bersama kami dalam Kotok. Hari ini membahas mengenai hijab. Hijab bukan yang remeh hijab bukan Allah Subhanahu wa taala harkat martabat dari seorang wanita karena Allah ingin wanita dimuliakan, Allah ingin wanita dihormati. Dengan begitu Allah cara berpakaiannya. Hijab merupakan perkara yang sangat penting bahkan karena hijab pernah ada perang yang dilakukan oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam yang bernama perang Bani Qainuqa. Pada suatu ketika, seorang wanita muslimah datang ke sebuah pasar orang-orang Yahudi Bani Qainuqa. Di pasar tersebut Sang wanita ini mulai diolok-olok, mulai digoda oleh orang-orang Yahudi dengan menyuruh wanita tersebut melepaskan hijabnya untuk bisa Atos saja wanita muslimah ini tidak mau melakukan hal demikian karena baginya aurat adalah hal yang paling suci yang harus dijaganya. Sampai kemudian ada laki-laki yang sangat iseng untuk berbuat yang tidak-tidak pada wanita tersebut. Baju dari sang wanita pada akhirnya ujungnya diikatkan pada satu tiang sehingga ketika wanita itu berdiri dari duduknya terlihat labetis dan auratnya. Hal ini membuat Adam Sa'orang Lakila ki Muslim Malihab Saiman Yaini, dengan orang orang Yahudi bani koy nuko. Pram yam mulay tarjadi bi antaram, itu jugah rasrulla langsum mangu genderang praam. Karena apa? Hanya karena seorang terlihat betisnya. Perang tersebut dinamakan perang Bani Koinuk, di mana Rasulullah sallallahu alaihi wasallam mengutus pamannya Hamzah bin Abdul Muthalib untuk menjadi panglima perang untuk melawan orang-orang yang tidak menghormati wanita muslimah tersebut. Akhirnya, orang-orang Yahudi Bani Koinuk dikepung oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam dan kaum muslim lainya dan membuat mereka pada akhirnya menyerah dan tunduk takluk kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Lihat pemirsa, bagaimana Rasulullah sallallahu alaihi wasallam Dan segenap pun parah orang-orang muslim begitu menjaga perempuan mulia di dalam Islam. Tapi kenapa banyak wanita-wanita zaman sekarang ketika Allah memuliakan dia, ketika Rasul memuliakan dia, ketika seluruh sahabat muslim memuliakan dia, dia justru mengatokkan harkat martabatnya sendiri dengan apa? Dengan sengaja membuka-buka auratnya, dengan rasa nya <gifían> olehzubnya. Mudah-mudahan kisah ini jadi pembelajaran Ya, tapi iya <laughs> sih menurut sih sekarang beberapa perempuan-perempuan itu kayak malah memamerkan aset mereka gitu. Ya enggak sih? Tapi benar. mereka enggak ada rasa malunya gitu kayaknya aja. Ada aurat gitu. mereka itu kan ya. aurat wanita itu hanya untuk boleh diperlihatkan e, kan untuk cuma suami mereka. Iya iya benar-benar benar. -benar, benar. Yuki tahu nggak kalau wanita berhijab, tidak lagi dinilai secara fisiknya lagi. Tapi uhum. dari pingkah lakunya, ahli kecerdasannya, ah. itu yang dinilai oleh masyarakat. Iyi. Tapi kalau orang yang senantiasa membuka-buka auratnya, yang dinilai hanya seonggok dagingnya itu saja. Sementara oh. kita tahu ya Umiya, bahwa semakin lama umur kita semakin tua, yang cantik-cantik itu nanti lama-lama akan... Iya, ibu, lama-lama akan kribut ya. Ah. Padahal Allah tidak melihat kecantikan kita nanti, tidak melihat rupa. Nggak melihat tubuh kita, tapi ya ketakuan kita salah satunya dengan perintah menutup hijab ini. Ayo Yuki. Bismillahirrahmanirrahim. Insya Allah. Ya, Amin. Aku bagus. Jangan, jangan. Karena ini nah, nanti kita akan bahas. Umi akan bahas tentang <tuh> hal tersebut. Ini banyak yang salah presensi. Ya, karena um, jimbab nggak ada kaitannya dengan akhlak. Nah, iya. Nanti tanya sama Umi ya. <tuh>. Tapi rusak setelah ini kita akan melihat sebuah tayangan bagaimana di negeri-negeri minoritas, orang-orang takut sekali untuk memakai kerudung atau cadar mereka namun ternyata di kaum minoritas tersebut ia dilarang tapi ternyata pertolongan Allah itu ada di mana-mana ini di tayangan ini Pemirsa gambar ini merupakan video ketika seorang muslimah harus membayar denda karena melanggar penggunaan hijab dan cadar di tempat umum Prancis adalah salah satu negara yang memberlakukan peraturan tersebut dan bagi siapa pun yang melanggarnya akan dikenakan denda sebesar 150 euro atau 2 juta rupiah. Namun, Rajit Nejat, seorang pebisnis besar di Prancis mengatakan, bagi wanita yang ingin memakai burka, tidak usah khawatir. Sekali mereka mendapat denda, silakan melakukannya lagi dan kami akan mengganti biaya denda. Pada tahun 2011 lalu, Nejat dan istrinya plus cara sukarela 150.000 euro atau lebih dari 2 miliar Untuk memberi denda bagi para muslimah yang ingin tetap mempertahankan hijab dan cadar di muka umum. Sungguh pertong bagi orang-orang yang beriman. Oh, masyaallah ya, merinding. Mm Heeh. -hmm. Masyaallah. Begitu luar biasanya. Eh mm. uh, sampai kena denda loh. Coba kalau di negara kita diperlakukan seperti itu. Iya. Mm masyaallahnya karena ini sama nih kasusnya kayak hmm. di perang Bani Koindoko ada satu perempuan yang dilacakan kemudian seorang muslim lainnya padahal Marah. hubungan darah enggak ya. tapi sama saudara seiman hmm. akhirnya membela sama seperti Dul Rashid tadi heeh beliau tadi melihat bahwa ada saudara seimannya yang pakai yang kerudung, memakai cadar area. ya cadar enggak boleh di public area Dan dia didenda perempuan ya. itu tadi didenda ya. lalu uh, si pengusaha ini untuk membayarkan uh, denda itu ya masyaallah. Iya, terus bayar dendanya lebih ya. Eh. Kan harusnya didenda 150.000. Terus dia bayarnya 200.000 kan? Iya, 200 kita seperti itu. Ya. Tapi itu menjadi pembelajaran bagi kita bahwa bersyukurlah kita yang tinggal di Indonesia. Ayu, ayu, ayu, ya umum ya Yuki. Betul, ketika mayoritas muslim kita bebas untuk memakai kerudung di mana-mana kita bebas mendengar azan di mana-mana kita bebas salat masjid gampang sekali dicari berbeda dengan negara-negara minoritas ketika mm. mereka menjalankan agama dia dengan sangat, sangat sulit tapi mereka Pemirsa. mereka. Mereka Sami na wa ta na, mereka dengar mereka taat, mereka tetap pada perintah Allah Subhanahu wa taala, maka harusnya kita menjadi muslim Indonesia ini merasa malu ketika Allah berikan kemudahan banyak sekali, terus true kita malah mengabaikan perintah-perintah dari Allah. Bahkan kalau kita lihat uh, Nabi Adam dan Siti Hawa saat melakukan kesalahan mm -hmm. ya melanggar perintah Allah saja diusir dari surga padahal satu kesalahan loh satu kesalahan itu bagaimana dengan diri kita ya setiap hari bikin kesalahan melanggar perintah Allah kita enggak diappain coba Ya, yeah. harus skip masyaallah hmm. gitu. Tadi Yuki bilang apa Yuki? Oh. Aku mau benerin akhlakku gitu. Oh ya. Heeh. Ah, Cuma iya. tanya mau gimana? Karena akhlak <laughs> kaumi. Ah, maksudnya kenapa kita uh, pakai kerudung enggak nunggu sampai akhlak kita bagus dulu? Ya, kadang ada ada yang ngomong gini kan, entar ah, ah gue mau jilbabin hati gue dulu gitu. Yeah. Kan? Karena karena uh, banyak banget orang yang pakai jilbab tapi uh, masih ngomongin orang, masih itu jangan disalahkan jilbabnya, karena salahkan akhlaknya. Orang yang uh, salehah Uh, dia berjilbab. Uh, tapi yang berjilbab padahal juga tentu, -tentu saleh akan apa? Kadang hatinya masih punya sifat dengki, som gitu ya. Eh uh, ya Jadi quote-nya itu orang yang berjilbab ya, belum tentu salihah. Uh, kan banyak kita lihat wanita berjilbab tapi perilakunya tidak salehah kan. Sisi menjeas orang lainnya, dia merasa gini lebih baik tapi, gitu ya. Tapi wanita salihah pasti, pasti berjilbab. berjilbab. Betul enggak? Ah oh. Ya. Jadi enggak bisa disalahin akhlaknya apa jilbab. Jadi celangkan paradigma pemirsa, orang-orang mengatakan lebih baik hatiku dulu dijilbapkan. Ingat bahwa kullu bani adam khata. Setiap manusia itu pasti berbuat salah. Semua manusia pasti berbuat salah sampai akhir hidupnya. Pokoknya kullu khata atawwabun. Namun, yang sebaik-baik orang itu adalah ketika berbuat salah ia lantas bertobat ke Allah. Termasuk adalah sebuah dosa ketika menunda-nunda berbuat baik. Menunda-nunda bertobat, menunda-nunda berjelbab padahal dia sudah tahu hukumnya hmm. wow. gini, Uma, ini aja, ya. Kita kita kerja di sebuah perusahaan. Lalu eh, bos kita ini apa menyuruh kita. Sudah kita akan taat kan? Enggak mungkin kita enggak eh, kita akan dipecat gitu. Lalu bagaimana dengan, ini Big Boss Lois dahnya? Ini Allah yang memberikan kita kehidupan, memberikan perintah Tentang jirbab yang ini wajib bukan sunnah Ini wajib, tapi kadang kita hmm. uh, Yang sudah diberikan penikmatan luar biasa Diberikan kehidupan yang hmm. Masya Allah gitu, gak bisa diukur Nikmat satu persatu yang Allah berikan Tapi kita enggak mau mengikuti perintah Allah dengan menutup auratnya karena karena manusia tuh lebih banyak mengejar apa yang ada di dunia dulu sih baru setelah dia mendapatkan apa yang Mada, ada di dunia baru dia target dia mengejar saat dia mengejar, saat dia mengejar dunia akhiratnya enggak akan ikut tapi saat dia ya, mengejar sama. akhirat dunia akan diikutkan oleh Allah siapa Jadi. yang mengejar dunia Allah berikan dunia siapa yang mengejar akhirat Allah berikan dunia dan akhirat pemirsa selanjutnya kita akan kembali lagi untuk membahas banyak mengenai hijab jangan ke mana-mana tetap bersama kami dalam gotok. Oh. Ini ada tawaran lumayanlah kalau lihat uangnya gitu, tapi harus Rp4 juta. Saat itu gitu. Beliau belum jual, menjadi... tapi dengan kalimatnya itu menampar saya. Eh uh, gini ya, terserah. Eh uh, yang pakai jilbab aja belum tentu masuk surga, tapi kamu udah pakai, kamu buka lagi eh uh, cuma diiming-iming uang segitu mereka mampu membelikan kamu surga enggak? Dengan uang segitu mampu menggantikan uh, surga enggak? Akhirnya di situ saya oh ya seperti kenapa cup gitu hati? Akhirnya dari Jadi kisah dari uh, beberapa hikmah yang bisa kita ambil Salah satunya adalah hargai setiap proses yeah. Jadi pemirsa, kalau hari ini bagi teman-teman nih pemirsa semua ada di rumah Oh, di luar hari ini pakai, besok masih dibuka dulu yeah. Pake lengan panjang dulu, gak apa-apa, itu yeah. adalah proses Proses Nanti senantiasa berdoa kepada Allah dan bergaul dengan orang-orang yang ha, insyaallah dimantapkan hatinya hmm. untuk tetap terus dalam semakin, memakai semakin membaca. Sama. Oh, diperintahnya hmm. seperti ini seperti ini. Karena memang hmm. ya saat kita sudah tahu ilmunya pasti proses ini juga enggak akan lama kok hmm. itu. Jadi awalnya kalau mau pakai jilbab, ah aku mau pakai jilbab supaya cowok itu senang sama saya gitu. Setelah hmm. ada yang gitu. Enggak apa-apa awal. Enggak apa-apa niatnya. Awalnya enggak apa-apa. Atau misalnya ah aku mau kayak gitu biar kayak artis itu. Ah aku pakai jilbab karena aku lagi bisnis jilbab di sana enggak apa-apa tapi sepanjang perjalanan proses itu silakan senantiasa minta doa kepada Allah yeah. untuk pakai jilbabnya lilah karena Allah mm. nanti jadi kayak narwael serbi ini apapun yang terjadi tetap jilbab itu adalah identitas saya sebagai seorang muslimah apapun enggak akan pernah saya buka jilbab ini proses mencintai jilbab karena Allah Subhanahu wa taala tapi di dosa ngsini jadi waktu itu ibu saya pernah bilang eh mama kalau pakai kerudung bagus enggak dia bilang gitu Terus saya sama adik saya kayak gigit lihat-lihatan, terus sudah kayak eh uh, bagus kok. Terus maksudnya kita ngomong bagus kok, tapi hati kita berdua tuh kayak enggak oh. yakin gitu. Terus maksudnya kita sebagai anak kan kita enggak yakin kalau ibu kita sendiri nih pakai kelung gitu. Itu dosa enggak sih? Kayak buat kita sebagai anak. Sebenarnya, tadi Kak Din pertama mengatakan bagus kok gitu, berarti mungkin tuh ngasih semangat ke kita. Bagus kan. kok, tapi muka kita tuh kayak Karena benar biasa. Dia mengatakan hal tersebut pertama karena ketidaktahuan. Ketidaktahuan apa manfaat dan apa ilmunya ya? Anak tentang ilmu, ilmu yang didapatkan mm. ketika seseorang itu berhijab. Jadi enggak apa-apa mm. karena tidak tahu, masalahnya sekarang sudah tahu. Kalau enggak tahu. Hari ini sudah ini. diundang di sini sudah tahu, orang yang sudah tahu mm. itu. Orang yang tidak tahu wajib diceritain. Orang yang sudah tahu wajib dilaksanakan. Nah, e, kalau enggak tergolong orang fasik. Orang parah? Fasik. Sudah tahu enggak dilakuin. Oh.